Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduh wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syuruh liangfilsina wa min sayyati amadina Wa na'udhu billahi min syuruh Mayyahdihillahu falam mudillah lah Waman yudril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu warasuluh Allahumma salli wa salli mubarik Al-rasulil karim il-mab'ohti rahmatan lil alamin Habibina Wa syafi'ina Wa maulana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Kau muslimin dan muslimat Umat Nabi Muhammad SAW Bercinta Nabi Muhammad SAW Tanpa dirasa Tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Rabi'ul Awal Semoga dengan berlalunya bulan Rabi'ul Awal ini akan meninggalkan makna kedekatan di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW makna kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW karena itulah sebetulnya yang kita cari di dalam perjuangan kita menuntut ilmu menghadiri pengajian menghafal ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW sebetulnya intinya sangat sederhana bagaimana akan tertanam di hati kita kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW karena sebanyak apapun amal yang kita lakukan sebanyak apapun ilmu yang kita hafal dan kita kumpulkan di otak kita semuanya tidak ada artinya kecuali jika ilmu dan amal itu menghantarkan kita kepada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW cinta kepada Nabi Muhammad itu amat penting maka dari itu juga susah untuk menanamkannya padahal secara teori gampang akan tetapi ternyata benar-benar susah dan kita harus koreksi diri. Kita sering lebih mengutamakan selain Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad. Kita sering, kalau kita harus ditawar antara kemauan kita dengan kemauan Nabi Muhammad, maka kadang kita mendahulukan kemauan kita karena kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh, kalau orang ada kecintaan kepada Nabi Muhammad dia akan sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kalau ditanya kapan engkau mengingat Nabi Muhammad, ia akan menjawab, "Aku tidak pernah melupakannya sehingga aku tidak perlu untuk mengingatnya." Tingkah laku kita kita sambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barangkali ini mungkin, yang harus benar-benar kita tanamkan di hati kita kita ingin membudayakan sholawat di rumah kita anak-anak kita sering membaca sholawat, keluarga kita sholawat sedikit sholawatan Allahumma mazali ala muhammad, sallallahu alaih muhammad ini pertanda masih, kalau orang banyak membaca sholawat itu pertanda kalau hatinya sambung kepada Rasulullah dan belum jaminan sebab kadang-kadang orang menghadiri solawatan yang dipikir hanya ramainya majlis tidak mendapatkan apa-apa nanti dan besok insyaallah jangan lupa kita mengadakan perayaan maulid nabi di pesantren di lokasi pesantren al-bahjah mohon agar tidak ada yang tertinggal semoga saat itu menjadi saat yang penuh barokah yang menjadikan kita semakin rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW acara besok pagi dimulai jam 7 hingga selesai mohon kehadirannya dan tidak usah buru-buru pulang kalau sudah selesai apa yang dibagikan diambil karena itu jenis dari barokah karena kemarin untuk pertemuan yang lalu ada sebagian jamaah pulang langsung untuk menunggu apa yang dibagi oleh panitia apakah itu makanan atau apa itu yang disebut toambil barokah, makanan barokah. Kalau masalah enak lebih enak makanan di rumah masing-masing. Akan tetapi di situ ada maknanya karena makanan yang doakan oleh orang-orang banyak, oleh para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para masyih juga datang, para alim, ulama juga datang. Insyaallah dengan berkumpulnya mereka di tempat itu akan menjadikan doa kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksud kita tercapai intinya itu, jadi insya Allah keluar dari bulan Rabi'ul awal senantiasa bulan-bulan itu kayak bulan Rabi'ul awal kita memang harus pernah menangis karena disebut nama Nabi Muhammad SAW tapi susah ya kalau kita ditinggal suami mau kerja seminggu aja nangis, anak mau mondok nangis, apalagi duit hilang nangis semuanya bisa nangis akan tapi tidak pernah menangis di saat disebut Nabi Muhammad bahkan di saat disebut saat-saat yang mengerikan atau saat-saat yang luar biasa di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau beliau merasakan sakit yang sangat-sakit yang sangat merasakan sakaratul maut ternyata yang diingat oleh beliau adalah bagaimana sakaratul maut umat beliau setelah malaikat menjawab sakaratul maut umatmu sama dengan orang-orang yang lainnya akan sangat sakit ya Rasulullah saat itu Nabi Muhammad menangis, mikir kita tapi belum tentu di antara kita ini tergugah hatinya untuk terenyuh di saat disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau barangkali ada di antara kita yang membaca solawat ternyata seribu solawat yang dibaca satu kali pun tidak pernah hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang dipentingkan hitungannya, yang dipentingkan tasbihnya ya hitungan tidak penting tapi hadirnya Rasulullah itu yang penting dan solawat kepada Nabi Muhammad itu ibadah murah modalnya enggak repot, dalam keadaan head pun boleh meriah, pahalanya gede sering membaca sholawat khususnya jika disebut nama Nabi Muhammad jangan lupa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah karena Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwa Al-Bakhilu orang pelit itu man iza dhukirtu indahu walam yusolli alaiya orang pelit adalah orang yang mendengar namaku disebut enggak mau selawatan. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad Allahumma salli alaih agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaih membiasakan itu bahkan kalau kita waktu belajar di Adramud tarim sana itu kalau ada orang marah itu pertama kali yang di suarakan oleh orang yang melari selawat nabi kalau ada orang mau nangai orang ribut selawat nabi akhirnya yang lagi ribut cerewet tadi mesti bilang Allahumma shalli ala Muhammad terputus ya ini adalah tradisi orang-orang mulia tradisi orang-orang baik ya baik kemarin kita membaca di Masjid At-Taqwa membaca tentang salah satu sifat Nabi Muhammad cobalah memberi membeli buku tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat lahirnya, rambutnya seperti apa, hidungnya, matanya, kulitnya, tingginya sehingga kebayang oleh kita Nabi Muhammad SAW tetapi kalau anda repot, pokoknya kalau ada orang paling ganteng Nabi Muhammad lebih dari itu kalau anda membayangkan rambut yang paling bagus, Nabi Muhammad punya rambut lebih bagus dari itu, selesai Dan diantara mungkin yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini tentang keharuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemarin sudah kita baca perlu kita ingatkan karena di situ ada ada kami merasakan kalimat apa tercerita tentang keringat Nabi Muhammad ini ada ruh ada sesuatu hal yang lain tidak seperti di saat kita membicarakan tentang rambutnya tapi ini betul-betul lain. Kalau ada rambut, Nabi Muhammad rambutnya tidak terlalu berintik, keriting dan tidak terlalu lurus. Mungkin masih kebayang ada orang yang punya kan. Hidungnya mancung, mancung indah mungkin masih kebayang ada orang yang punya. Tetapi di saat berbicara tentang keringat Nabi Muhammad, keringat Nabi Muhammad wangi, enggak ada yang punya. Makanya kami merasakan itu luar biasa. Maka kita perlu hadirkan keringat Nabi tentang keringat Nabi Muhammad. Ada banyak buku-buku yang bercerita tentang yang demikian itu. Ada wasailul usul ila syama'il rusul. Satu buku yang menghantarkan kita untuk kenal tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat dohir dan sifat batinnya. Imam Tirmidhi juga punya syama'il muhammadiyah. Ini adalah sehatsub nabhani menulis kitab. Wasa wusul ini, di situ diceritakan tentang tubuh Nabi Muhammad secara menyeluruh, indah. Ada disebutkan dalam buku ini, waknaarokhu keringatnya Nabi Muhammad saw itu fiwajihi ada di wajah beliau. Kelu lu'i seperti permata. wa ya minal miskil al afari dan kalau kesentuh kalau kita mencium bau keringat yang ada di wajah itu lebih harum daripada misik al-athfari misik yang sangat kuat keharumannya lebih lagi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ini adalah riwayat yang luar biasa jangan sampai ada orang merendahkan Nabi Muhammad sekarang ada orang yang anti maulid anti perayaan maulid nabi anti menyanjung Nabi Muhammad dengan kesombongannya mengatakan, Innama Aku adalah manusia biasa. Nabi Muhammad pernah, memang menyebutkan Nabi Muhammad, Aku adalah manusia biasa. Tapi terus saja dipotong, ini kan orang kurang ajar. Melarang jangan sanjung Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kurang ajar, berarti dia ingin jadi Nabi sebetulnya. Maksudnya Nabi Muhammad sama dengan aku, gitu. kan kurang ajar itu namanya. Yuhailahi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Mendapatkan keistimewaan Memang beliau adalah manusia Biasa akan tapi diberi oleh Allah Banyak kelebihan Dan ini yang disembunyikan Nabi Muhammad sangat indah Waka'ana Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iza nazala alihi al-wahyu Cika turun wahyu Thaquladhi ladhi dhalika Merasa berat karena turunnya wahyu Wa ta'adda rajabinuhu Araqa dan menetes dari pelipis beliau keringat. Kaendahujuman seolah-olah seperti rangkaian permata waingka nafilbarudi biarpun di musim dingin. Jadi kalau musim dingin, kalau turun wahyu berat Nabi Muhammad merasakan itu semua sehingga keluar keringat dinginnya. Wa'alaikumussalam. Wa Madan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya'ti Ummu Sulaim fayaqilu indaha, datang ke rumahnya Ummu Sulaim kebetulan saat itu Nabi Muhammad berqaylulah tidur sejenak untuk mencari bekal istirahat agar bisa beribadah di tengah malam qaylulah itu sunnah yaitu tidur di siang hari sesaat bukan qaythuroh ya, bukan tidur panjang, tidur banyak tidak, tidur sejenak seperti orang sahur tujuannya agar jika bangun malam nanti tertolong karena siang sudah istirahat Nabi Muhammad berkailulah Tidur sejenak Fatab sutulahu nita'an Digelarkan Digelarkan satu Hamparan dari kulit, maksudnya kalau sekarang tikar gitulah, jadi hamparan dari kulit. Fayaqilu aleh. Setelah dihamparin hamparan tadi, fayaqilu maka Nabi Muhammad tidur alaihi di atas hamparan kulit tadi. Wakanagatirul aroki. Nabi Muhammad itu banyak keluar keringat. Tapi banyak keluar keringat yang dicari-cari. Kalau kita banyak keluar keringat orang pusing kan? Basah sini, basah situ, bau sini, bau situ. Tapi Nabi Muhammad memang banyak keringatnya, akan tetapi keringatnya wangi. Fakanat, maka ada wanita tersebut tajma'u mengumpulkan 'araqahu keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa lalu wanita itu menjadikan keringat Nabi Muhammad fitibi di antara minyak wangi-minyak wanginya. Dalam riwayat sang ibu ini menyuruh anaknya untuk mendekat kepada Nabi Muhammad yang lagi tidur dengan membawa botol. Kemudian botol itu ditempelkan di leher Nabi Muhammad yang mengucur keringat itu sampai suatu ketika suatu ketika Nabi Muhammad tergaget. "Apa ini?" sang anak berkata, "Aku disuruh ibuku." Kemudian setelah itu dipanggil ibunya, "Kenapa wahai Ummu Sulaim kau lakukan itu?" Um Sulaim menjawab at-tayyabu bihi aku gunakan minyak wangi ya Rasulullah. Lain ini, Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Um Sulaim, wahai Um Sulaim, mahadha? Apa ini yang kau lakukan? Kau ngambil keringatku?" Qalat Um Sulaim berkata, "Araka keringatmu ya Rasulullah, Naja'aluhu kami jadikan fitibina sebagai minyak wangi kami. Bal wa huwa min athyab at dan ternyata aku temukan keringatmu itu lebih ba paling bagusnya minyak wangi. Wakana kafuhu sallallahu alaihi wasallam al yan minal harir. Bayangkan telapak tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari sutra. Kalaupun tidak ada yang pernah tahu apa itu sutra, anggap saja kita tahu sesuatu yang sangat lembut. Wakana ra'hatuhu ka raihatil attar. Tangan Nabi Muhammad itu bau wangi seperti tukang minyak itu, padahal tidak berminyak. Nabi Muhammad tidak pakai minyak wangi, akan, tapi ternyata tangannya itu wangi kayak tukang jualan minyak. Maszaha SAW bithi bin amlam ya maszaha. Jadi tangan Nabi Muhammad itu wangi-wangi, baik Nabi Muhammad menyentuh yang namanya minyak wangi, atau tidak bersentuhan dengan minyak wangi tapi tetap wangi. Wa kana yusafihu Nabi Muhammad kalau menyalami satu orang fayadhallu sanantiasa yauma hu di sehari itu yajidu riha orang yang disalami tadi menemukan wanginya bekas salaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadau yadau ala ra'si as-sabi fayurafmim baini sibyani bi rihiha ala ra'si dan Nabi Muhammad kalau beliau meletakkan tangan beliau di atas kepala anak-anak, kalau ada anak-anak lagi bermain, kalau Nabi Muhammad meletakkan tangannya di salah satu kepala mereka, fa'yuq mereka semua tahu bahasanya ini baru kepegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bekas wangiannya. Wa karena Sallallahu Alaihi Wasallam la yasluku tawarikon fayatba'uhu ahadun Wa dan ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam la yasluku tawarikon Tidak menempuh satu jalan Fa yatba'uhu ahadun, kemudian diikuti oleh orang Illa arafa annahu, kecuali tahu bahwasanya Qad salah kahu telah melewati tempat itu Nabi Muhammad Mintibi arfihi, karena wanginya Baunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau ada Nabi Muhammad lewat gang, itu pasti ketahuan tadi, kalau Nabi Muhammad barusan lewat tempat tersebut. Ini di antaranya yang harus kita yakini, Nabi Muhammad adalah wangi. Indah. Dan Nabi Muhammad pun menganjurkan kepada umatnya agar pakai minyak wangi. Nanti disunahkan kita pakai minyak wangi, tolonglah pakai minyak wangi, lah. diniatkan untuk kita senantiasa wangi, ke mana-mana wangi. Para kaum laki-laki adapun adik-adik putri semuanya tidak terlalu banyak mengenakan minyak wangi kecuali untuk bertemu dengan ibu, suami. Ah, kalau hendak keluar dikurangi sedikit ya. Karena wanita itu punya kelebihan ya, punya daya tarik. Kalau wanginya nanti wangi bikin pusing orang, nanti ditolah-toleh, akhirnya diganggu dan digoda. Dan niatkan yang benar kalau pengin pakai minyak wangi harus hati-hati. Kalau niatnya Pengen dicium baunya oleh kaum laki-laki itulah yang terkutuk. Jadi kalau terpaksa kita harus pakai minyak wangi karena pengen ketemu. Kalau kita harus pakai yang wangi, adik-adik putriku kalau mau minyak wangi, mau pakai minyak wangi karena pengen ketemu sahabat sahabatnya gunakanlah sahabat wanita ya tentunya minyak wangi ala kadarnya. Sebetulnya kecurangan itu itu halus. Kalau seandainya seorang anak putri itu kalau ketemu sahabatnya perempuan itu minyak wanginya dua kali olesan, kalau melewati tempatnya laki-laki menjadi tiga olesan itu sudah busuk hatinya, ditambah satu tok. Dia artinya ada keinginan untuk dicium baunya oleh kaum laki-laki. Untuk kaum laki-laki tolonglah wangi terus ya sunnah ya. Jangan kalau ke masjid baunya kayak walang sangit kan pusing orangnya. Kalau menurut madhab Imam Malik harus dikeluarkan, diusir dari masjid. Kalau makan jengkol itu jangan waktu asar ya, entah lagi masuk maghrib ya. habis sholat subuh kalau sarapan lah makan jengkol sama pete. Selepas sholat dhuhrnya agak lama kan. Tolong yang wangi-wangi ini adalah penting demi menjaga keindahan dan yang paling penting itu adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita insya Allah baca kitab nya Imam Husain radhiyallahu anhu kitab Minhajul Abidin sampai di mana ya Ini anak-anak eh Mana antan itu terus Salis Kemarin sudah disebutkan bahwa kalau kita pengen lolos sampai mendapatkan ritu Allah, kita harus memerangi hawa nafsu, memerangi cinta dunia, memerangi godaan setan. Kadang orang sudah bisa memerangi sehingga dunia tidak terlalu banyak digeluti. Boleh orang kaya, tapi jangan mengikat hatinya dengan harta, itu yang menyusahkan ternyata orang yang menuju jalan Allah ini godaannya besar sesuai dengan yang pernah disumpahkan oleh setan lakak udanna lahum syiratokal mustaqim, setan sudah berjanji aku akan duduk ya Allah mengganggu hamba-hambamu itu di jalan yang lurus bukan saja setan itu menggoda di tempat kotor tapi di tempat yang mulia pun setan masih berkiprah, mau menggoda ini kalau orang pengin beribadah dekat kepada Allah baik ustadznya yang pengin terjun di dunia dakwah pengajian dan sebagainya atau seorang santri atau seorang ma murid atau seorang awam yang pengin dekat kepada Allah banyak ibadah dan sebagainya ternyata di situ ada godaan apa itu wazalithu asyadaidu kesusahan dalam hidup makanya ini perlu harus dilalui seorang fakir dia menemukan problem ini tapi kalau dia sudah bisa melalui, lihat seorang fakir bisa lebih khusus dari yang kaya fakir mencoba menanamkan di dalam hatinya untuk tidak tamak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, selalu mensyukuri, terus tidak muncul, jadi syadaid rasa susahnya itu sudah hilang lagi, makanya dia bakal rajin lihat. Justru ini yang banyak di pengajian itu ibu-ibu yang duitnya kurang banyak, makannya pas-pasan, itu adalah paling rajin beribadah. Karena ini sudah melewati ini. Tapi kalau sudah banyak duit ini kadang-kadang susah, di rumahnya ada tiga pembantu. Tiga pembantu yang mendampinginya, mobil ada, sopir ada, dia sehat, waktu kosong, nggak bisa hadir pengajiannya. apalagi kalau sudah dapat syadaid, bakal bubar itu. Syadaid itu adalah problem. Walma soib atau di saat mendapatkan musibah tun sobu alaihi yang dicu dihilimpahkan, ditimpahkan oleh Allah alaihi kepadanya, mingkuli janibin dari segala penjuru la lasiama lebih-lebih wakot intas dia telah menjadikan dirinya Limukhalafatil khalqi wa muharabatil syaitani wa mudadatil nafsi Ia sudah menempatkan dirinya sebagai orang yang harus Berbeda Mukhalafatil khalqi Maksudnya tidak boleh menginginkan Kehormatan dari orang Pengen dikrumuni orang Wa muharabatil syaitan ingin merangi syaitan Wa mudadatil nafsi dan juga pengen orang itu melawan hawa nafsu agar tidak senang dengan pujian biasanya kan harus berkhulwah atau paling tidak dia itu mencari tempat yang sekiranya ia tidak dipuji sudah begitu biasanya ada godaan lagi loh kamu kan perlu dakwah, perlu mobil, perlu ya semakin banyak duitmu kan semakin enak berdakwah, lah ini godaan jadi kadang-kadang orang di jalan Allah itu godaannya semacam itu Fakam min gussatin yatajarra'uha Alangkah banyaknya kepahitan-kepahitan yang dilakukan oleh orang kepahitannya ini tajarra' ini ditelan susah enggak enak Alangkah banyaknya kepahitan-kepahitan yang dirasakan oleh orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala wa kam min shiddatin tastaqbiluhu dan alangkah banyaknya kesusahan yang menghadangnya wa kam min hammin wa dan alangkah banyaknya doa-doa du duka kesusahan yang menghalangi seseorang yang meng, yang datang kepada seseorang, maka musibatin dan alangkah banyaknya musibah tatalakoh yang ia temukan. Artinya, kita kalau ingin menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, harus bisa memahami bencana, cobaan itu adalah sebagai rintangan yang harus benar-benar kita lewati. Tidak boleh kita berhenti sampai di situ, lalu mengatakan ah biarin deh akhirnya tidak berusaha beribadah dihadapannya musibah maka seharusnya dengan musibah ini dia sadar harus aku lalui bagaimana aku bisa sabar dengan musibah ini jangan justru kalau sudah kena musibah putus asa Allah tidak sayang denganku Allah kini anakku padahal aku ahli ibadah padahal aku ahli solat kenapa aku diuji lah ini orang tetanggaku masih terus kau dapat duit nah ini tidak ada iman sudah sering kita digoda ahli ibadah Ahli ibadah, ahli ibadah ternyata fakir. Padahal ketahuilah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah menyebutkan sur dunia ini adalah sejenul mukmin, penjaranya orang mukmin. Wajahna kafiri dan surganya orang kafir ya. Orang yang tidak punya iman di dunia ini adalah surga bagi ahli iman, penjara pernah suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab melewati satu orang, orang Yahudi melewati satu orang Yahudi Sayyidina Umar melewati satu orang Yahudi yang saat itu orang Yahudi itu dalam keadaan capek di pinggir jalan, compang-campeng, makan susah melihat Sayyidina Umar Ibn Khattab yang saat itu mengendari kendaraan, dikawal oleh orang memang namanya khalifah saat itu orang Yahudi ini berkata alakah dustanya nabimu wahai khalifah eh kenapa dusta nabiku bukankah nabimu yang pernah berkata bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir tapi buktinya hidupku sekarang sengsara aku orang kafir tidak percaya kepada muhammad sengsara hidupku dan engkau pengikutnya muhammad kenapa kau enak-enak hidupmu dikawal oleh orang banyak berarti ini menunjukkan kalau nabimu itu dusta jadi nabi muhammad dikatakan dusta oleh orang yahudi ini kemudian oleh orang, orang, orang yahudi kemudian sayyidina umar bin khotob bercerita ketahuilah wahai orang yahudi kamu saat ini capek ya? capek, sakit, sakit enggak enak, enggak enak ah ini masih sangat enak-enak luar biasa dibanding nanti kalau kamu setelah mati seksa lebih pedih lagi dan kamu melihat aku enak kan mewah dan sebagainya ahli iman dengan kemewahan di dunia itu sedikit dibanding kemewahan di surga nanti makanya ini musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang muslim mukmin itu ada tiga salah satu dari tiga yang pertama karena Allah ingin mengampuni dosanya. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan tabungan kelak sebagai pahala di akhirat nanti. Jadi tidak ada musibah yang ditimpahkan oleh Allah kepada seorang mukmin kecuali karena Allah ingin mengampuni dosanya atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan tabungan nanti kelak di akhirat waktu masuk surga ternyata mendapatkan amal-amal-amal yang banyak-banyak sekali dia sendiri tidak tahu amal apa yang pernah aku lakukan ternyata itu amal daripada kesabaran dan sabar harus berlatih ya sabar ini berlatih benar-benar harus berlatih tidak cukup orang mengucapkan kalimat sabar sabar sabar setelah diuji baru sabar sabar harus dilatih dan memang harus kita sabar dengan yang namanya musibah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita hanya meminyar mencari kesenangan dunia, lalu melakukan yang haram, makan yang haram dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan dengan tanya-jawab, karena kemarin banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Saat ini pun sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin bisa langsung yang lainnya. Langsung saja. Yes. Ini. Kepada para jamaah yang bertanya kami persilahkan Cik. Cik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sering mendengar bahwa ada segolongan orang yang yang mengadakan selawatan bid'ah, terusan tawasul bid'ah, terusan marhabanan juga bid'ah. Bahkan Buya pernah berkata bahwa eh, Habib Zain bin Samit pernah dideportasi dari negara Arab karena ketahuan melaksanakan Maulid Nabi yang saya tanyakan apakah dari golongan mereka itu ada cucu-cucu Nabi Muhammad atau nasabnya sambung dengan Nabi Muhammad sekian aja, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, menggunakan minyak wangi itu untuk keindahan subhanallah dan yang ingin saya tanyakan dewasa ini kan banyak sekali minyak wangi yang beredar dan kadang-kadang ada juga yang mengandung alkohol dan uh, pertanyaannya pelan, pelan. mohon maaf agak pelan-pelan, karena kalau ada pantulan suaranya kurang jelas iya yeah. pertanyaannya apa hukumnya dan sah tidak sholatnya ketika kita menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada. Baik, Bismillahirohmanirohim. Sambil nunggu ya. Ini juga ada agak pertanyaan yang tertulis. Ada orang yang membidah-mbidahkan, dikit-dikit membidah-mbidahkan, wassalamualaikum Mungkin kita memang tahun ini kita harus ketol urusan begini ini. Kita jangan terlalu lemah Kalau sudah ada orang meminta, memit'ah-memit'ahkan sholawat, mulutan dan sebagainya Jangan bolehlah di kampung kita itu Dia akan memecah belah umat Sehingga bapak sama anak musuhan, mushollah jadi ribut Kita harus tegas Jangan basa basi sudahlah Karena apa? Mereka pun tidak basa basi Coba kalau kita lihat di Mekah Mekah itu milik siapa sih? umat Islam kan milik semuanya, ya Mekah milik semuanya. Tapi lihat sampai hari ini tidak kayak dahulu. Kalau dahulu Mekah itu masya Allah. Kalau kita dari mathap syafi'i kita bisa mencari seorang alim syafi'i mengajar dan duduk di situ. Kalau kita dari mathap Abu Hanifah ada seorang alim besar mathap Abu Hanifah yang duduk di situ dan dihormati. Kalau kita dari mathap Imam Maliki kita bisa menghadiri majlisnya para ulama Jadi ada di pintu Bapus Salam, di pintu Daudi, di pintu ini ada Orang-orang alim yang duduk di situ dan mengajar dengan jumlah pengikut yang besar-besar Jadi memang indah waktu itu Saling menghargai di antara madhab ah, Tetapi saat ini tidak boleh orang masuk di situ Mengajar di tempat itu kecuali harus melawan maulid Nabi dulu Harus membenci tawasulan dulu kalau masih senang tawasulan sama senang mulutan maka ketahuilah biarpun alimnya kayak apa enggak bisa mengajar di tempat itu lihat dan tidak ada sampai hari ini bagaimana Mekah yang milik bersama begini beri, begitu beraninya kenapa kita kok masih memperkenankan orang-orang itu masuk masjid kita untuk menjadi pengurus masjid kalau ada pengurus masjid kita orang-orang yang anti tawasulan anti mulutan keluar cepat. Di TK kita keluarkan cepat Sebelum merusak, kalau rusak hilang barakah Akhirnya Masya Allah Jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus tegas kita ini Alhamdulillah masjid kita selamat Masjid di sini, tapi masjid yang lain susah Kemasukan orang-orang yang aneh yang semacam itu Mereka punya prinsip Masukkan Ke masjid-masjid orang-orang Ahli Bet'ah, kita disebut Ahli Bet'ah mereka berusaha untuk memasukkan orang-orang ke masjid kita, biarpun harus jadi tukang sapu dulu Prinsipnya hebat ya Nanti kalau sudah jadi tukang sapu, imamnya tidak hadir, dia langsung melengkren jadi imam, kan begitu? Maka kita pun harus balik Jangan perkenankan mereka masuk, biarpun jadi tukang sapu Tegas begini ya? Sudahlah kalau tidak tegas percuma. Ngaji kok tidak tegas, mana cintanya dengan Rasulullah SAW? Mulutan tidak boleh, ini tidak boleh kemudian apakah ada di antara mereka termasuk ada duriah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ada ada, itu adalah termasuk orang-orang yang sama kesesat, banyak. ada tapi tidak banyak, ada di antara mereka memang orang yang juga keturunan Nabi Muhammad SAW, namanya pengaruh mereka tidak pernah belajar jadi cucu Nabi Muhammad memang secara nasab sambung, Subhanallah. itu adalah kemuliaan, keistimewaan akan tapi ada di antara mereka memang yang melakukan pelanggaran ada di liberal juga ada ya kan di syiah juga ada. Tapi yang kita ikuti adalah ahli bait yang ahli sunnah wal jamaah yang saat ini adalah menyambungkan kita sampai Rasulullah ulama-ulama besar wali songo semula wali songo adalah min induk Nabi Muhammad saw keturunan dari Nabi Muhammad saw dan itu sangat jelas. dan kita kalau ingin manhaj ingin ikut yang ikut mereka. Jadi ada memang antara mereka yang keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah ya namanya keturunan Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa saja mereka juga salah pilih di dalam urusan akidah. Kemudian masalah alkohol ya disepakati oleh jumhur ulama madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Khususnya karena alkohol itu ditemukan di akhir zaman. Yang pertama kita bicara tentang Homer. Homer itu adalah haram untuk diminum, sekaligus najis. Kalau seandainya baju kita terkena Homer, minum minuman yang memabukkan, maka ketahuilah saat itu najis dan kita tidak boleh melakukan sholat dengan itu. Eh? Tidak boleh melakukan sholat dengan baju yang kena najis. Jelas ya, ini pendapat jumlah ulama, empat madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, Madhimah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian alkohol itu apakah itu khomer? Yang tahu adalah justru ahli pemabuk itu sendiri. Pemabuk selalu mengatakan alkohol itu adalah khomer. Bahkan dikatakan alkohol itu ruhnya khomer yang memabukkan di dalam khamer itu adalah alkoholnya itu berarti alkohol hukumnya sama dengan khamer artinya laharam untuk diminum sekaligus najis kalau nempel di baju dan badan kita itu tidak boleh kita gunakan untuk sholat ini jumhur ulama kemudian karena permasalahannya sekarang umumul balwa sudah menjadi umum rata hampir minyak banyak alkoholnya minyak-minyak pakai alkohol, ini alkohol, dan sebagainya maka saat ini pun kita harus lebih lentur kepada umat bahwa alkohol untuk diminum mutlak tidak bisa haram biarpun hanya 0,5% misalnya ada minum-minuman, kalau ada kandungan alkoholnya biarpun sedikit hukumnya haram, cari yang lainnya tapi urusan nempel di baju, najis atau tidak mungkin ini yang harus kita permudah dan kita ringankan di situ ada beberapa ulama' yang mengatakan najisnya khamr itu adalah najis maknawi Maksudnya itu minuman kotor, jelek, busuk di hadapan Allah maka disebut sebagai najis Tapi maknawi bukan hissi, maknawi itu maknanya, makanya haram diminum Menurut sebagian ulama' Ada ulama' tidak banyak, tapi boleh kita hadirkan Kalau mengenai baju tidak disebut sebagai najis, karena najisnya najis maknawi bukan najis hissi, makna itu bukan uh, maknawi itu adalah hanya dikatakan kalau itu najis maknawi jelek maksudnya busuk kotor bukan berarti najis hissi yang menjadikan kita batal sholat tapi ingat kalau diminum tetap tidak diperkenankan maka kalau kena baju kita alkohol itu adalah menurut jumhur ulama' jelas ya ada beberapa ulama' yang memperingan karena disebutkan dalam Al-Qurah innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijtsun min amali syaitan. bahwasanya khomr maisir khomer, dan patung-patung itu perjudian minuman keras patung-patung itu disebut rijtis najis maka di sini ulama mengatakan ini najis yang maknawi bukan hisi, karena apa? Alat judi najis apanya? Perjudian yang najis itu maknanya atau bendanya maknawi bendanya biasa alat judi mungkin dari kertas gaplek atau apa yang macam. Kemudian patung itu dari batu, batu suci. Jadi maknawiat. Sementara kober dimasukkan di sini juga berarti najisnya kober itu maknawi bukan najis hissi Ini adalah pendapat sebagian ulama kecil maka ini pun perlu kita hadirkan di saat darurat. Dan yang mengatakan khomer ini adalah tidak najis hissi, artinya tetap suci. Tapi kalau dimanoh, diminum mutlak tidak boleh. Alkohol diminum mutlak tidak boleh. Tapi urusan kenajisannya ada di sini pendapatnya Robi Atur Rai seorang mujtahid besar. Kemudian di dalam madhabnya Imam Syafi'i ada namanya Imam Muzni. Beliau juga berpendapat bahasanya najisnya. Alir besar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan Imam Muzni atau Imam Muzni itu bahwa yang namanya khomer itu najisnya maknawi kemudian kesimpulannya begini kalau anda ingin pakai minyak wangi, mau beli, kan anda mengeluarkan duit tolonglah beli yang tidak pakai alkohol tapi kalau ternyata anda diberi oleh orang minyak jangan sok, ustafur ulang tibnajis kasihan yang ngasih, ya. ikut pendapatnya Imam Muzani atau Imam Rabi atau Ra'i anda dikasih hadiah oleh orang minyak, ada alkoholnya, pakai apalagi ada orang memberikan minyak wangi ya Jangan sampai kita patahkan hatinya. Sofrontip ini najis tersinggung dia. Ikut pendapat yang sederhana, yang ringan, yaitu Rabi'atul Ra'i dan Imam Al Muzni dan juga uh, Syokhani, kalau tidak salah. Yang jelas dua orang ini, Imam Muzni dan Rabi'atul Ra'i, seorang mujtahid besar, beliau mengatakan bahwasanya najisnya najis haisi, najis maknawi bukan haisi. Alhamdulillah, ya, insya Allah. Jadi kalau mau beli pilih yang mana, yang tanpa. Alkohol, tapi kalau dikasih orang jangan sok suci lah. Ada pendapat orang lain, pendapat ulama yang perlu dihadirkan agar hidup kita itu lembut lentur. Selesai ya, insya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau diminum, otak tidak boleh. Biarpun tidak memabukkan, sedikit ya. Minum satu sonda homer nggak mabuk, tapi tetap haram. Yang banyak haram, sedikitnya juga tetap haram. Wallahu aalam ada jemaah yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang saya tanyakan tentang berpakaian ketika sholat itu <coughs> ada sementara umat Islam yang berpakaian di bawah mata kaki baik sarung ataupun celana panjang tapi sementara juga ada yang mengatakan harus di atas mata kaki. Kalau yang di bawah mata kaki kan aturannya nanti uh, terperangkap di neraka gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi perbedaan uh, pendapat? Terima kasih. yang lain kami harus silakan maka yang lain ibu-ibu adik-adik sambil nunggu maka ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ya ya yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Amin amin amin. Saya ingin bertanya seorang ayah yang bertanggung jawab, bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi ayah tersebut tidak menjalankan ibadah, beriman dan bertawakal kepada Allah. Menjalankan salat, puasa, salat Jumat dan sebagainya. Apakah ayah tersebut masih dapat dikatakan Ayah yang berpredikat visabilillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan ada lagi? Dari Putri? Ada belakang itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz sini saya mau bertanya, sebenarnya makna dan hakikat ikhlas itu seperti apa? Mengapa ikhlas itu sangat sulit dilakukan walaupun perjuangannya besar sekali? Bagaimana cara yang harus kita lakukan supaya kita ikhlas menerima segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah? terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh punya pertanyaan yang tertulis tujuan hidup kita kan semata-mata untuk mencari Ridho Allah upaya apa yang harus kita lakukan supaya semua amal baik kita diridhoi oleh Allah apa Ridho? definisi Ridho itu baik ini ada hubungannya dengan pertanyaan ikhlas tadi Allah itu kalau Ridho itu tidak akan menyiksa kita dan akan memberikan rahmat kepada kita. Kalau rida Allah di dunia, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah menjadlapangkan. Hakikat rida nanti akan terasa nanti setelah di akhirat. Di dunia ini adalah pertanda saja orang ini ahli sujud, maka jalan hidupnya diridhoi oleh Allah. Itu zahirnya ya. Hakikatnya nanti kalau sudah di akhirat orang yang diridhoi oleh Allah itu orang yang tidak akan disiksa oleh Allah dan orang itu mendapatkan kenikmatan tempatnya adalah di surga Allah subhanahu wa ta'ala itu ridho Allah nah untuk mendapatkan ridho Allah itu di dunia kita melakukan sesuatu amal yang diridhoi oleh Allah melakukan sholat, menjauhi dari kemaksiatan itu melakukan amal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalau ada orang melakukan sesuatu yang haram membuat Allah murka, Allah jadi tidak ridho ini maksud rida itu adalah Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menyiksa, bahkan Allah akan berikan nikmat. Nah, amal-amal itu baru ada maknanya kalau memang kita haturkan kepada Allah dengan ketulusan, hanya karena Allah semata itulah yang disebut sebagai ikhlas. Banyak amal kaya apapun kalau tidak ada ikhlas maka tidak akan diterima oleh Allah karena ikhlas itu adalah ruhnya amal. Ikhlas ruhnya amal. Dan itu adalah salah satu ada penyakit ikhlas namanya riya, ini pernah kita bahas cukup panjang lebar bahkan ada sidi bagaimana agar amal kita ini menjadi indahnya dalam beramal ya, bagaimana amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini ada penyakitnya yang namanya ria, yang mengkroposi amal kita itu ria. Jadi begini prosesnya, setan itu sudah berjanji akan mengganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri ya. Itu janjinya setan, intinya maksudnya setan itu ingin mengganggu umat ini dari manapun dengan cara apapun. Mula-mula setan melarang anda untuk sholat, jangan sholat melarang anda untuk bersedekah, jangan sedekah rupanya karena anda selalu mengaji, ada dorongan dari nurani hati yang baik, hati yang penuh iman, aku harus sedekah aku harus ibadah aku harus puasa dan aku harus sholat, aku harus umrah dan aku harus saji berangkatlah Di saat itu setan kecewa ini orang aku halangi untuk beribadah, kok masih tetap beribadah setelah melihat orang ini terus beribadah, maka setan pun akhirnya nyerah ya sudah ibadah aja yang banyak karuan. Kalau perlu aku bantu sekali. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu ternyata beribadah kepada Allah dibantu oleh setan. Setan membantu untuk ibadah. Nyuruh sedekah, nyuruh melakukan kebaikan itu setan. Tetapi setan itu sudah punya maksud kotor tersembunyi yaitu ingin menghancurkan amal yang baik yang banyak itu dengan suntikan setan yang namanya riya. Kertawa, tertawa setan, ayo banyak yang amal, disanjung orang senang uh, senang setan. Seolah-olah orang ini diudinya mendapatkan pahala, ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Suntikan setan, riak. Jadi riak itu yang harus kita pangkas. Adapun untuk menghilangkan riak, itu pernah kita jelaskan dalam satu sidi panjang lebar, bisa pinjem nanti ya. Dengan cara bahasanya, yang jelas kita harus tahu riak itu sangat halus. Ria itu sangat halus, gak boleh ada orang mengatakan aku ini ikhlas Pokoknya jaga lidah anda mengatakan kalimat ikhlas, aman itu. Kalau anda mengatakan bener aku bantu ini ikhlas loh ya Gak usah ngomong ikhlas, kalau ikhlas dikeluarkan jadi bukan ikhlas lagi Kalau ada orang ngomong bener aku ikhlas, tidak ikhlas Ikhlas itu sampai malaikat rakib atib tidak tahu Imam Ghazali meriwayatkan semua hadis dalam kitab bidayah yaitu Hidayah Sampai ke langit 1,2,3 jadi malaikat tidak tahu, yang membawa amal ini dipikir amal baik ternyata sampai di hadapan Allah Allah berfirman, lemparkan amal itu ke muka orang tersebut Padahal malaikat yang membawa, jadi dipikir oleh malaikat ini amal baik Ternyata sampai di hadapan Allah ditolak Jadi ikhlas itu sangat halus Jangan sampai benar, aku ini bantu benar dengan ikhlas, e. pakai E E, eh, kalau dia tidak syukur, E, eh, tidak terima, tidak tahu diri, sudah dibantu, masih begitu Lihat, kalau orang ikhlas tidak akan kudumel karena ikhlas itu diberikan kepada Allah tanpa harus disanjung ada orang mengetuk rumah pintu kita, dor dor dor dor dor, Tatanya minta duit neng, saya kelaparan neng kasih tidak kira-kira sudah tidak tahu diri, kurang ajar ditolak satunya punten, assalamualaikum waalaikumsalam punten mohon maaf kalau ganggu Tolong kalau ada rezeki lebih, tolong kasih saya. ngasih Yang pertama tidak ngasih ya, ada tanda tidak ikhlas. Berarti uang yang diberikan itu hanya ingin disanjung Assalamualaikum, ingin dikatai lembut. Hati-hati nah, ya, yang namanya riak. Ria itu luar biasa sampai Nabi Muhammad menggambarkan riak yang sangat halus itu. Seperti dalam sebuah hadis. Ria itu akhfa lebih lembut min Dabi bin namlatis Saudai, ala syokhratis soma'i fi laylatis zulmai dasar yang namanya riak itu lebih halus dari langkah kaki semut bukan semutnya ya, ingat langkah kaki, kaki saja sudah kecil semut kecil kakinya lagi bukan kakinya langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam Dasar, tiba-tiba ada riak di dalam hati ini Masya Allah Halus munculnya kadang-kadang beberapa tahun kemudian Munculnya riak tidak harus hari ini Ibu-ibu yang di kantor ya Rupanya masuk sebuah kantor Di kantor itu banyak orang-orang ahli ibadah, rupanya dia satu kantor enam orang Ibu yang pertama dia adalah ahli sedekah, ibu yang kedua ahli puasa, ibu yang kedua suka, oh banyak baik-baik semuanya Lain ini orang baru, dia itu sebetulnya ahli tahajud tapi orang kan belum pada tahu Dia pengen ngasih tahu kalau aku juga punya kebaikan, aku ahli tahajud, dia enggak mau karena takut riak Tapi setan terus berbisik, ayo riak, riak, ria. enggak, kata orang tersebut dengan hatinya enggak, aku enggak mau riak, pokoknya aku enggak mau cerita deh sebab kalau aku ceritakan nanti bisa berabik. Bubar amalku. Ditahan. Tapi setiap hari setan itu goda Dia selalu mendengar orang enam itu disanjung. Ini termawan, ini ahli puasa ini. Tidak ada yang menyanjung dia. Sudah gundah dia. Kalau tidak ada nyanjung aku ya padahal aku juga ahli ibadah. Mulai gundah. Di saat orang-orang pada kumpul bersama. Dia memang tidak bercerita kalau dia itu adalah ahli puasa. Ahli tahajud. Tiba-tiba kok cuma begini. ngelihat dia. Ah... Oh, ditanya oleh ibu yang di situ, aduh, ibu kok capek sekali, kelihatannya semalam ke lembur ya, ada pekerjaan ya? jawabnya apa? tidak bu, tadi aku tahajudan terlalu awal bangunku, ya kan? akhirnya ngomong ya, rupanya menggeliatnya tadi itu sengaja, hanya pengen biar ditanya oleh orang kalau dia itu kenapa malam harinya, Tahajudan. Masya Allah, sudah masuk setannya tuh, cerita akhirnya ya, intinya halus ria itu, perangi ria ya, maka anda akan dapat ikhlas, jangan mikir nanti. Kalau anda pemerangi ria, anda ketemu ikhlas. Itu sudah rumus. Pangkas penyakitnya. Karena semua orang itu tahu bahasanya ibadah karena Allah kan. Ahli iman ingin beribadah karena Allah ikhlas. Tapi karena dia tidak pernah memperhatikan yang namanya benalu penyakitnya, maka banyak penyakit itu masuk. Sehingga ikhlas itu hilang. Ya contohnya, merangi ria itu begini. Siapa yang paling rajin sholat di depan umum? Jangan berhenti lakukan, jangan berhenti kalau berhenti malah kacau ini sebab tarkul amal li ajli nasir ria kalau kita tidak beramal karena manusia takut dibilang ria itu sudah ria ada orang rajin ibadah di masjid sepuluh rokaat, tidak apa-apa dilihat orang Allahu Akbar tidak ada masalah tapi tolong dihantam hawa nafsu itu yang menikmati sanjungan orang ah ibu ini sholatnya kuat sepuluh rokaat di masjid Ebat, sholat sunatnya sepuluh rokaat nanti hajar kalau sampai di rumah, eh hawa nafsu enak ya engkau melakukan sholat 10 di sanjung sama orang sekarang giliranmu sholat 10 rakaat, tidak ada orang lain tahu atau 20 rakaat. sama untuk merangkir ya itu Imam Ghazali mengajarkan sedekah di depan orang para ibu, para jamaah ini saya sedekah satu juta, tolong saksikan apa kata orang, huh, sedekah satu juta aja pamer-pamer, kan begitu ya Padahal orang itu ingin memerangi riak, makanya riak itu ilmu untuk diri sendiri, jangan dilei orang. Kita tidak tahu riak dan ikhlasnya orang. Orang berkata, kepada DKM nyumbang masjid al-mustaqim, kepada ketua DKM-nya pesan, Tolong Pak Kiai, aku menyumbang ini, tapi tolong diinformasikan ya setiap Jumat. Oh, Nyumbang ingin diinformasikan setiap Jumat, kalau perlu ditulis di nomor itu. Ria atau tidak ria kira-kira? Hah? Ria atau tidak ria? Orang pengin menyumbang uang tapi ingin ditulis di nambar sama ingin diinformasikan setiap Jumatan. Belum tentu. Karena ria bukan urusan kita untuk menilai ria, nilai ikhlas bukan. Orang itu ternyata ingin memerangi ria, dia ngasihnya 25 juta kepada DKM cuma tapi ngomong, "Pak DKM, tolong tulis 5 juta aja." Ayo, berat atau tidak kira-kira? dia nyumbangnya 25 juta tapi pesan tolong diinformasikan kalau bapak ini nyumbangnya 5 juta hawa nafsu kan ngedumel, goblok 25 lo ya, bukan 5, 25 bukan 5, 25 hawa nafsunya jadi itu sota klasir yang sangat halus, makanya jangan nilai orang itu riak, sudahlah, percuma belum tentu orang itu riak sedekah di depan orang, oh muslimin ini sedekah saya ya, 1 juta tolong saksikan Ih, setukah gitu ajar ria ria. Eh, intinya tak ngasih duit. Kita sudah nilai orang dengan jelek dia sendiri tidak pernah ngasih duit. Ya. Padahal dia itu ingin merangkir ria ya, satu juta di depan orang, diam diam masuk ke belakang keropak masjid diisi lima juta. Ayo hebat atau tidak? Sudahlah pokoknya urusan ria tidak boleh kita nilai orang lain. Itu ilmu kita nanti ketemu yang namanya ikhlas insyaallah. Karena ini sudah kita bahas dalam acara khusus itu hanya tambahan saja. Kemudian masalah. Pertanyaannya musbil izzarahu Allah melaknat mengutung orang isbal dalam hadis suhih isbal ul itu orang, ini kaum laki-laki saja ya, memanjangkan bajunya sampai mata kaki kalau perempuan tidak ada masalah, bajunya nyapu pun baik tidak ada masalah malah itu lebih tertutup auratnya bagi kaum laki-laki saja, bagaimana hukumnya memanjangkan sarung dan celananya sampai di bawah mata kaki sebagian orang kan keras ya, mengatakan ini haram ahli neraka, sholatnya tidak sah segala macam Ya. tapi ternyata dalam hal ini ada dua pendapat yang satu mengatakan memang menurunkan baju sampai bawah mata kaki itu haram tapi yang lain mengatakan tidak sampai haram, yang haram itu adalah yang karena sombong karena di dalam hadis itu ada terusannya musbil iza rohu khuyala'a karena sombong, ada kalimat khuyala'a jadi mengenakan baju dengan di bawah mata kaki karena memang dia untuk sombong-sombongan kalau dia mengenakan baju panjang sampai bawah mata kaki bukan karena sombong, tidak haram lagi ya jadi karena ilatnya itu karena sombong tapi yang bijak bagaimana? yang bijak itu adalah anda jangan menyalahkan, jangan mencaci maki orang yang bajunya sampai ke bawah karena hal ini adalah hal khilafiyah tapi anda sendiri kalau bisa jangan mengenakan celana yang sampai bawah mata kaki minimal di dalam sholat saja anda lembut, luas kalau ada orang bajunya sampai di bawah ya biarkan saja sholatnya sah dan tidak ada masalah Karena makruh saja yang kita ikuti makruh. Agak tapi sisi lain anda jangan sampai kalau bisa kalau bisa mengenakan celana sampai di bawah mata kaki sarung di bawah mata kaki diangkat dan itu lebih bijak keluar dari hilaf. Jadi kalau anda baju anda celana anda di atas mata kaki mutlak anda dibenarkan tidak ada yang menyalahkan. Tapi kalau anda pakai celana di bawah mata kaki ada orang yang menyalahkan ada orang yang hanya mengatakan makruh. Dan yang mengatakan makro ini kalau kita teliti dari segi dalilnya lebih kuat karena ada Nabi Muhammad menyebut kalimat khuyala' orang yang memanjangkan bajunya sampai bawah mata telapak bawah mata kaki khuyala' karena kesombongan maka dari itu ini masalah sangat sederhana cuman biasanya kita berbenturan dengan orang-orang yang sok suci paling bagus paling hebat yang lain adalah sesat salah sehingga kalau ada orang celananya turun ke bawah pun tidak mau solat tidak mengingatkan lagi langsung tidak mau solat batalin ada orang yang macam itu banyak. Biasanya itu orang yang hanya menekuni dunia hadis tanpa memahami dunia pemahaman fikih yang benar. Itu. Kemudian masalah yang lain, jadi sebaiknya di bawah, atas mata kaki ya. Jangan sampai di bawah. Supaya Anda tidak dimarahi oleh orang yang mengatakan haram. Kemudian orang mencari nafkah. Nafkah itu kewajiban ya begini loh ya koidahnya tidak ada orang itu yang sempurna menjalankan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi berusahalah untuk sempurna di dalam melaksanakan kewajiban kalau bisa anda sholat bukan kalau bisa, harus anda sholat bayar zakat melakukan kewajiban ini harus Akan tetapi, tetapi ternyata banyak di antara kita ini yang tidak bisa sempurna urusan kewajibannya maka akan ada bolong-bolong mencari nafkah adalah wajib. Salat adalah wajib. Zakat adalah wajib. Maka seorang mukmin yang sesungguhnya seharusnya di samping ia mencari nafkah, dia juga salat dan dia juga harus puasa, melakukan ibadah yang lainnya. Anggap tapi ada orang dia rajin mencari nafkah untuk anak istrinya, tapi dia tidak salat. Bagaimana dengan urusan nafkahnya? urusan nafkahnya dia tetap seperti di jalan Allah dia mendapatkan pahala adapun urusan sholatnya adalah dosa gede karena dia lebih bagus daripada sudah nggak cari nafkah tidak sholat lagi nah ini double ada tingkatan tingkatannya jadi masalah mencari nafkah ia melaksanakan satu kewajiban tinggal meningkatkan sama sholatnya jadi karena mencari nafkah ini adalah kewajiban alhamdulillah dia masih mau mencari nafkah Tanggung jawab, nafkahnya halal, kerja yang halal, hanya saja dia kok gak mau sholat Maka dia akan dihukum karena sholatnya Yang paling repot dihukum karena nafkah, dihukum karena sholat, lebih dasar lagi Sudah ongkang-ongkang, numpang di rumahnya istri, gak mau sholat Itu adalah nasib buruk sang istri, sudah punya suami gak ngasih duit, sudah begitu dia, ah orang tidak sholat Ini ada begitu nasib, pernah ada orang ngadu kepada kita, suaminya gak pernah cari nafkah kalau istrinya sudah gajian, itu langsung saja mesti ribut Karena sudah istrinya jujur Menuduh katanya istrinya duitnya sudah disembunyikan, padahal sudah dikasihkan semuanya kepada suaminya Sudah begitu suaminya tidak pernah sholat Kita bertanya, lah kok bisa lo kamu ini hidup dengan orang kayak begitu itu Terus gimana, suruh bener, suruh bener, suruh bener, kalau gak mau tinggal saja Ong duit yang punya kamu, yang yang dapat dapet kamu Jangan sampai kita ini lemah, urusan yang semacam ini Tegas itu adalah berkenaan dengan jihad apa orang mencari nafkah. Jadi orang mencari nafkah dapat pahala insyaallah Allah. Adapun masalah tidak solatnya Allah akan menghukum karena tidak solat dan ngeri. Maka dari itu alhamdulillah masih dia mau mencari nafkah ya. Ada orang solat tapi enggak mencari nafkah gimana? Solatnya rajin ke masjid tapi enggak pernah mencari nafkah. Solatnya insyaallah ya dapat pahala karena menjalankan kewajiban. Tapi enggak mencari nafkahnya dosa ingatan ada orang bayar zakat, puasa, sholat, jadi nafkah sempurna ya. Haji. Ada orang kurang satu, enggak mau haji-haji ya. Tapi dia nafkah iya, sholat iya, puasa iya. Enggak mau haji padahal kaya raya. Ya dosa dia. Tapi masih dosa satu. Ada sudah enggak haji, enggak puasa. Ada lagi, enggak haji, enggak puasa, enggak sholat Ada lagi, enggak haji, enggak puasa, enggak sholat, enggak zakat. Ada lagi, tidak salat, tidak zakat, tidak ada aji, tidak puasa, tidak solat, tidak zakat, tidak cari nafkah. Waduh, musibah ini. Jadi ingat, semua dari kita itu tidak ada yang sempurna, ada kekurangan kekurangannya. Tapi tugas kita bagaimana menyempurnakan, bagaimana menerima zakat dari orang yang berprofesi sebagai rentenir, rentenir berzakat. Mungkin ini diantaranya, rentenir itu mungkin tidak tahu kalau itu haram, harus kita ingatkan. Barangkali anda termasuk orang yang berhak menerima zakat mungkin. Karena kalau tidak berhak menerima zakat, tidak boleh menerima zakat lah ya. Kalau tidak fakir, tidak miskin, bukan orang punya hutang. Maka tidak boleh menerima zakat, ada asnaf tamaniyah itu, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Barangkali ini yang bertanya adalah memang orang yang berhak menerima zakat. Atau ini bercerita ada orang mendapatkan zakat dari orang rentenir tidak tahu kecuali akhir-akhir ini baru tahu kalau dia itu rentenir bagaimana hukum zakatnya, kita harus tahu, zakat apa itu kalau zakat renten, barang haram itu ya tapi kalau zakat tokonya halal ini urusan zakat, zakat apa itu renten kok dizakati baik benar itu orang ya melakukan maksiatan ya, ada orang merampok hasil rampokannya di zakati ada ndak kira-kira, ah, kayak orang mendapatkan barang temuan, jadi dia merampok untuk berzakat, ya. unik lucu nggak ada nilainya itu, nggak diterima oleh Allah Subhanahuwataala suruh berhenti saja, nggak usah zakat, karena kalau berhenti nggak punya duit, berarti nggak usah zakat nggak dosa. Ada orang setiap saat zakat, tapi dia punya pekerjaan yang lain. Paling enak adalah kalau kita bisa bertanya tanyakan ini zakat apa. Kalau zakat bunga, Alhamdulillah bunga saya tahun ini renten saya, Masya Allah melojak. Biasanya sebulan itu saya dapat hanya 5 juta, Lekok sekarang itu bisa sampai 10 juta lah saya zakatilah, zakat profesi renten, weh ini aneh. Jangan diterima, Karena haram itu anda tidak boleh, bahkan kalau anda diberi pun tidak boleh, apalagi atas nama zakat. Anda diberi tidak boleh berbeda jika anda tidak tahu langsung itu dari renten sementara dia juga punya pekerjaan yang lain misalnya punya toko mungkin yang di adalah tokonya maka anda seorang fakir boleh menerima dari orang tersebut ya menerima zakat jadi kalau ada orang memberikan kepada kita orang itu misalnya rentenir bolehkah kita menerima uang dari orang tersebut dilihat kalau dia punya pekerjaan yang lainnya maka harta ini namanya syubhat saja, tidak sampai derajat haram. Paling bagus ditolak, tapi kalau kita ambil pun tidak sampai haram, boleh-boleh saja diambil namanya syubhat. Karena apa? Bisa saja yang diberikan kepada kita itu adalah dari harta yang halal bukan dari harta yang haram. Yang tidak boleh diterima mutlak baik zakat atau hadiah adalah, ngomong bu ini adalah hasil renten saya, saya berikan kepada ibu haram diterima. Atau ini renten saya bagus maka saya zakati tidak boleh diterima okay. Bagaimana hukumnya sujud lebih dari tujuh Tujuh apa? Tujuh bacaan kali ya? Ma, misalkan sembilan Zakat tak, sujud tujuh Baik kita artikan barangkali bacaannya ya lebih dari tujuh bacaan ya ini loh di dalam solat kalau kita sujud baca subhanallah lah ah dimi malah Allah ya kita disunatkan bertasweh kalau anda menjadi imam beda kalau anda solat sendiri beda kalau anda menjadi makmum beda kalau anda menjadi imam jangan lebih dari tiga kali enggak sunnah lagi makruh jadi kalau jadi imam tasbihnya cukup tiga kali saja ya jangan dilama-lamain bukan satu keutamaan kalau pengen ngelamain sholat sunat sholat sendiri itu loh yang lama sholat sendiri cepetnya saya super kilat eh giliran jadi imam dipanjang-panjangin orang pada pusing ya jadi kalau jadi imam tolong praktik semuanya pendek Bacaan tasbih tiga kali, jangan lebih Kalau sholat sendiri sampai 101 pun boleh Karena pan, sujud itu rukun panjang Sholat tahajud karena anda asik sujud, pengen banyak doa baca Subhanallah Rabbil Allah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Rabbil Allah Subhanallah Subhanallah Rabbil Allah Terus sampai 101 boleh Tapi anda sholat sendiri Kalau jadi imam, jangan bukan orang pintar itu Nabi Muhammad pernah marah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal bin Jabal asatakunu fatthanan ya Mu'ad Sayyidina Mu'ad itu manjangkan dalam sholatnya dimarahi oleh Rasulullah kamu ingin menjadi ahli fitnah ya ingin orang pusing itu ada yang sepuh sudah darahnya tinggi pusing itu sujudnya kelamaan ini, oh, orang tidak tahu diri imam ini aduh melihat, ya. tolong kalau jadi imam yang cepat jangan lama-lama apalagi di belakang ditunggu oleh orang banyak sebab orang di belakang kita itu ada yang lagi nyalain kompor mungkin lagi ninggalkan orang sakit di rumahnya lagi lagi lagi jadi disunatkan kalau menjadi imam itu dipraktiskan jangan terlalu panjang panjang kalau sholat sendiri manggak boleh sebebas bebasnya wallahu a'lam bisa saja insyaallah ah tinggal satu kalau makmum bagaimana ya yang ketiga ya Imam tidak boleh panjang-panjang, salat sendiri mangga sebebas-bebasnya. Kalau makmum dilihat ngikut imam. Kalau imamnya masih belum berdiri-berdiri, Anda boleh menambah sepuas Anda sampai imamnya berdiri dari sujud. Jadi Anda ngikut, kalau imamnya pres-pres, Anda harus ngepres. Kalau imamnya ternyata kelamaan, ngikut saja. Sebab tidak dianjurkan salat itu diam, membaca zikir. Maka zikir tasbihnya itu yang diulang-ulang. Tujuh kali kok belum berdiri imamnya, sepuluh kali terus terus terus sampai imam berdiri. Ini adalah tugas kita kalau kita menjadi makmum. Tapi kalau sampai panjang begitu, imamnya adalah ahli fitnah. Allah alam. Memang ada hadis Nabi. Akrobu mayakunul abdu min rabbihi wawasajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu waktu dia sujud. Faakti rufih duaa maka berbanyaklah di situ untuk doa waktu sujud. Kapan ini? Waktu sholat sendiri jangan dimasukkan sholat fardhu Kalau sholat fardhu doa macam-macam, pengen ini, pengen itu, pengen setengah jam Tidak tahu ilmu dari mana itu ya Jadi tetap dalam keadaan berjamaah, sholat sujudnya jangan terlalu panjang-panjang Sholatnya jangan terlalu panjang-panjang, maka takut menjadi fitnah Kecuali jamaah mahsurah, murid sendiri Memang sudah kita setting, semuanya apa? Sholatnya panjang loh ya? Ya setuju, anak-anak untuk kita didik boleh tapi kalau sudah di majelis umum, jangan panjang-panjang, maka itu tanda kalau orang itu tidak ngerti ilmunya. Bahkan Rasulullah, masya Allah, urusan-urusan solat itu kalau sudah berjamaah diringankan, takwif ringan, jamaah itu pahalanya gede diringankan. Tapi jangan buru-buru seperti orang balap. Kalau lagi terawih ya, maksudnya cepat itu adalah bacaan yang wajar, faseh, tartil yang bisa didengar difahami ya. Oh lin apa itu? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Minimal begitu Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumidin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu tidak benar ya Intinya huruf-hurufnya harus dipenuhi semuanya Dengan tartil tapi jangan panjang-panjang Wallahu'aklam bisawab Jangan lupa besok insyaAllah. Dan juga mohon dipantau radio kita ya Anda semua yang punya radio namanya radio Q 101, eh 107,9 Eh, koma delapan ya Eh, 107,9 karena sekarang menemukan pergeseran karena kurang tepat menjadi 108 di 108 lebih jelas anda bisa membuka 108 FM radioku mohon kalau ada yang kurang tepat dikritik ya, disampaikan karena itu radio anda semuanya, radio dakwah kita semuanya yang semoga Allah memuliakan kita dengan radio-radio itu media-media dan doakan juga suatu saat kita punya televisi sendiri ya kita sudah merintis semoga televisi radio ini pun yang ini yang doakan orang kaum muslimin ya. kalau kita melihat diri kita tidak punya kemampuan uang ini, tapi waktu kita didoakan oleh kaum muslimin ternyata jadi kita ingat kita minta doa waktu itu ada di at-taqwa, tolong didoakan kami ingin punya radio saat ini sudah terwujud, maka kami ingin punya televisi amin stasiun televisi yang Islam insya Allah akan dimudahkan oleh Allah baik, mari kita doa bersama, jangan lupa besok jam 7 datang diramaikan majelisnya dibawa anak-anaknya, suami kalau tidak bisa datang, kiri bakil lima orang atau sepuluh orang ya tambah ini adalah bismillahirrahmanirrahim uh, kita doa bersama bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alayhi sayyidina muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa ngsurna wa wa aafina wa tumridna wa akrimna wa tuhinna wa athirna wa la tu'tirna alayna inna ka'ala kushandir Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat berikan kepada kami hati yang khusyuk. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala kebatilan, dari segala kecesatan, kesesatan dan kejahatan. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang bisa menghantarkan kami kepada ridha ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat dan jadikanlah suami istri kami-kami adalah suami istri yang saling mencintai karenamu yang belum mendapatkan pasangan Ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang engkau muliakan, yang bakal memuliakan mereka Ya Allah, engkau lebih tahu Ya Allah, kami tidak bisa memilih yang sesungguhnya, maka kami serahkan kepada-Mu Ya Allah, pilihkan mereka, orang-orang yang bakal memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni kami Ya Allah lidah kami yang mengaku cinta Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Akan tapi tingkah laku kami jauh dari Kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah jangan murkai kami, jangan marah Kepada kami, jangan siksa kami Jangan Ya Allah jangan sampai kami Ini masuk dalam neraka Ya Allah kami takut Neraka Ya Allah ya Allah jauhkan kami Dari dengki, dari dendam Ya Allah Jika ada orang dengki dan dendam kepada kami Maka kami mohon Ya Allah berikan Kepada mereka pengampunan, pengampunan Pengampunan Ya Allah dan berikan kepada mereka kesandaran dan muliakan mereka di dunia dan di akhirat Ya Allah ma'amurkan majlisnya para ulama-ulama yang ada di Cirebon, makmurkan majlis mereka sebagai majlis yang penuh manfaat yang menghantarkan kepada kemuliaan dan keridoanmu Ya Allah majlis yang ada di Pleret, majlis yang ada di Jagasatru majlis yang ada di Watu Watubillah, majlis yang ada di Cideng, majlis yang ada para ulama-ulama Ya Allah berikan kepada mereka Ya Allah ketulusan berikan kepada mereka istiqamah, berikan kepada mereka kesabaran Ya Allah Ya Allah engkau sungguh maha kuasa dan makmurkanlah majlis pesantren Al-Bahjah Ya Allah dan masjid ini ya Allah dan siapapun yang menyumbang berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah dan kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas ya Allah kami mengadu kepadaMu kami mohon kepadaMu ya Allah kirimkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan perluaslah lokasi pesantren kami ya Allah kiri kanan depan belakang ya Allah sehingga akan menjadi tempat yang lapang untuk menuntut ilmu ya Allah dan mudahkanlah kami untuk membangun bangunan di atasnya ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus ya Allah mudahkanlah kami untuk mewujudkan membangun televisi, stasiun radio, te televisi ya Allah untuk menunaikan kewajiban kami ya Allah, kami takut di saat menghadapmu ya Allah di saat kami menghadap kau tanyakan kami tidak membuat televisi ya Allah Karena anak-anak kami sudah banyak dirusak oleh televisi ya Allah Kau ingin menghadirkan televisi yang mengenalkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Sungguh engkau maha kuasa ya Allah Sungguh engkau maha kuasa ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat Walafiat Dan jadikanlah ya Allah pungkasan kehidupan kami adalah khusnul khatimah senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wabila akhrati hasanah wa kina'adha bannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu Rabbil alamin Al-Fatiha Mohon maaf dan mohon doa selalu wa billahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh